Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabiha'um bi ihsanin ila yaumitin amma pa'at. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang atas karunianya kita bisa berkumpul lagi di masjid ini untuk membahas Hadis Arba'in An-Nawawiyah Kita masih Membahas hadis yang kedua Dan kemarin Pembahasan terakhir kita adalah tentang Iman Kepada Hari, hari Akhirnya Kemarin saya jelaskan Bagaimanakah kadar minimal seseorang itu Dikatakan beriman Terhadap hari akhir dan bagaimanakah Kadar kesempurnaan iman terhadap Hari akhir Kemudian sekarang kita membahas Rukun iman yang Selanjutnya atau yang terakhir Yaitu Iman terhadap takdir Maka sama seperti Rukun iman yang lainnya Keimanan terhadap takdir itu Ada dua level ya, Ada level minimal Atau wajibul iman dan ada level kesempurnaan iman atau kamalul iman ya. maka kadar minimal seseorang itu dikatakan beriman terhadap takdir adalah ya, seorang hamba seorang mukmin itu percaya bahwasannya semua yang terjadi ya, di alam semesta ini itu tidak akan lepas dari ketentuan atau takdir yang telah Allah tentukan ya dan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui ya, semua ya, apa yang terjadi di alam semesta ini. Ya, semua rincian apa yang terjadi di alam semesta ini sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis ya, takdir tersebut dalam ya, kitab yang ada di lauh mahfud. Ya. Jadi seseorang itu dikatakan level minimal seseorang itu dikatakan beriman terhadap takdir adalah bahwasanya dia beriman bahwasanya tidak ada satupun di alam semesta ini yang terjadi ya kecuali atas ketentuan atau takdir yang telah Allah tentukan ya dan Allah subhanahu wa taala itu mengetahui rincian ya segala sesuatu yang terjadi ya di alam semesta ini ya. Dan Allah telah menuliskan takdirnya tersebut. Ini level minimal seseorang itu dikatakan beriman terhadap takdir. Lalu ada level kamalul iman. Ini ada empat pokok yang harus diimani oleh seorang hamba ketika dia beriman terhadap takdir dalam level kamalul iman. Yaitu Yang pertama adalah level al-ilmu. Bahwasannya, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui Segala yang terjadi di alam semesta ini Baik yang dulu terjadi Atau yang akan terjadi ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui Bagaimana jika sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi Ya, <tuh> <tuh> ya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu telah ada sejak zaman dulu kala ya. Sebelum penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui ya semua yang akan terjadi di alam semesta ini ya, baik yang dulu terjadi ya, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui bagaimana seandainya uh, ada sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi. Ya. Maka keimanan terhadap takdir itu level kamalul iman itu mencakup ilmu Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di yang menyimpang dari keimanan terhadap takdir ini adalah akidah yang dimiliki oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka memiliki akidah yang disebut dengan Al-Bada ya. Orang-orang Syiah itu memiliki Akhidah yang disebut dengan Al-Bada ya. Apa maksudnya Orang-orang ya. Syiah itu Meyakini bahwasannya imam-imam mereka Imam-imam ya, Syiah Itu mengetahui Hal yang goib ya. Ini keimanan orang Syiah terhadap Para imam mereka Jadi ya. Ya, mereka meyakini bahwasannya imam-imam syiah itu mengetahui hal yang goib ya, Sehingga dia, imam-imam syiah ini mengetahui masa depan ya, Apa yang akan terjadi masa depan ya. Dan mereka meyakini bahwasannya imam-imam syiah mereka itu adalah imam yang maksum Nah yang terjadi adalah terkadang para imam syiah itu mereka mengabarkan sesuatu Bahwasannya besok akan terjadi demikian dan demikian ya dan mereka imam Syiah mengatakan bahwasanya mereka mendapatkan kabar, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga imam Syiah itu mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, ya. Akan tetapi pengkabaran yang disampaikan oleh para imam Syiah itu terkadang meleset, ya tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, karena akidah orang Syiah itu dibangun di atas keyakinan bahwasanya imam mereka itu tahu terhadap hal yang gaib dan para imam mereka itu tidak mungkin salah ya maka mereka itu harus bisa membuat penjelasan bagaimana mungkin sesuatu yang dikabarkan oleh imam Syiah bahwasanya itu akan terjadi nyatanya tidak terjadi ya kalau mereka mengatakan imam Syiah mereka itu adalah pembohong maka runtuhlah agama Syiah ya karena agama Syiah itu dibangun di atas Salah satunya adalah dibangun di atas bahwasanya imam mereka itu mengetahui hal yang goib dan maksum dan tidak mungkin dusta. Ya. Kalau yang disalahkan adalah imam syiah maka runtuhlah agama syiah. Maka harus ada sesuatu yang jadi korban. Ya. Maka korbannya yang digunakan sebagai tumbal adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan meng, meng, meng, membuat kaidah yang sangat dengan membuat uh, suatu ajaran akidah yang sangat agung di mata orang Syiah, ya, jadi akidah al-Bada itu termasuk akidah yang sangat pokok ya, di dalam akidah orang Syiah. Ya. Ya, bahkan di kitab al-Kafi, ya, karya al-Kulai ini, ya, jadi kalau di kitab orang Syiah, kalau orang Islam itu punya Sahih Bukhari, maka orang Syiah memiliki kitab al-Kafi ya, yang selevel dengan Sahih Bukhari menurut kita, ya, karya al-Kulai ini. Maka di dalam al kafi itu mereka membuat bab khusus, Al-Gulayni itu membuat bab khusus tentang akidah Al-Badha Dan mereka menganggap bahwasanya akidah Al-Badha ini adalah akidah yang penting Akidah yang paling pokok, yang paling uh, urgen, yang paling agung menurut mereka Lalu apa yang dimaksud dengan akidah Al-Badha Bahwasanya Tampak bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu suatu maslahat yang lain Sehingga Allah itu mengubah keputusannya, mengubah takdirnya Ya jadi ketika sesuatu itu hampir terjadi atau akan terjadi, maka oh ternyata harusnya enggak gini ya. Baru tahu saya kalau apa ini itu harusnya saya harusnya enggak enggak ini enggak terjadi sehingga harus saya ubah ya. Seperti itu. Ya. Artinya ada adalah bahwasanya ilmu Allah itu Allah itu baru tahu ketika sesuatu itu akan terjadi ya. Ya. Allah itu baru tahu ketika sesuatu itu akan terjadi sehingga ketika tampak bagi Allah Subhanahu wa taala suatu maslahat yang lain ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengubah takdirnya ya. Nah, sehingga mereka menyalah, mereka ini Aqidah al-Bada itu mengatakan bahwasanya yang salah itu bukan imam Syiah, ya, tetapi yang keliru adalah Allah Subhanahu Wa Taala karena tampak bagi Allah suatu maslahat yang lain Allah baru tahu ketika sesuatu itu akan terjadi sehingga Allah mengubah keputusannya saya nggak salah, ya. Benar informasinya ini Allah mengabarkan demikian, ya. Ya. bahkan yang lebih kufur lagi adalah bahwasanya orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Allah itu salah ketika memberikan wahyu kepada pembesar Si ah. A. Ya. Jadi kalau yang pertama kali tadi, yang pertama tadi Allah tidak salah ketika mengabarkan. Ya. Tetapi ketika sesuatu itu akan terjadi Allah baru tahu ya. Ya. bahwa <tuh> sesuatu itu tidak maslahat sehingga Allah mengubah keputusannya yang lain. Ini akidah batil yang dimiliki oleh orang Syiah Yang berkonsekuensi kekufuran Dan tidak ada satu firkoh pun di dalam Islam Yang memiliki akidah yang seperti ini Hanya dimiliki, ini adalah akidah spesial orang Syiah Akidah al -Badha. Nah, Lalu bagaimana asal usul munculnya akidah Al-Badha Yaitu ada salah satu pembesar Syiah Yang ketika itu Hussein itu terbunuh di Karbala, di Irak Salah satu kalau e, salah satu tempat sucinya Orang-orang syiah yaitu adalah di Karbala ya. Ketika itu adalah salah satu Pembesar orang syiah yang ingin balas dendam Dengan mengirim pasukan Untuk menyerang atau membunuh Orang-orang yang telah membunuh Al-Hussein ya, Kalau tidak salah Namanya Muhtar Al-Sahofi Kalau salah. Ya. Kalau tidak salah ingat Nah Muhtar Al-Sahofi ini Menyiapkan 3.000 pasukan ya. Kemudian dia mengangkat satu komandan perang, ya, kemudian komandan perang ini dikatakan bahwasanya saya telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kamu akan menang dan pasukanmu. Ya. Dijanjikan oleh Muhtar As-Sakhafi bahwasanya dia dan 3000 pasukannya itu akan menang. Ya. Nah, ketika dia bertempur dengan pasukan yang tadi membunuh Al-Hussein ternyata komandannya ini kalah dan mati terbunuh dan pasukannya kocar kacir. Ya. Nah, pasukan yang tersisa ini protes kepada Muhtar As-Sakhafi, ya. Kamu ini gimana? Kamu itulah mengabarkan kepada kami bahwasanya kita pasti menang. Nyatanya kita kalah, ya. Lalu diciptakanlah akidah al-bada. Betul tadi Allah mengabarkan kepada saya bahwasanya kita itu menang. Ya, tetapi ketika sudah kalian sudah berperang Tampak maslahat bagi Allah yang lain, sudah kalian dikalahkan, ya, seperti itu. Ya. Ya. sehingga muncullah aqidah al-bada dan asal usul aqidah al-bada ini adalah aqidahnya orang Yahudi ya yang tertulis di dalam Taurat yang telah mengalami perubahan bukan Taurat yang asli ya yaitu di dalam Taurat itu tertulis Taurat yang palsu atau Taurat yang telah mengalami distorsi itu tertulis bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyesal menciptakan manusia mengapa ternyata manusia itu hanya bisa membuat kerusakan di muka bumi Ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia Allah itu tidak tahu ketika manusia itu setelah diciptakan Dia akan berbuat kerusakan ya. Allah tidak tahu Allah baru tahu ketika Manusia itu telah ada di muka bumi Berbuat kerusakan Allah menyesal kemudian ingin membinasakan manusia ya. Ya. Anehnya orang-orang syiah mengatakan Kalau kamu tidak percaya akhidah al-badah Maka kamu adalah orang Yahudi ya. Maka inilah kelicikan orang-orang syiah mereka membuat akidah dengan dasar Yahudi Akan tetapi kalau kita tidak percaya Kita dituduh antek-anteknya Yahudi ya, Itulah kelicikan akidah syiah ya. Ya, Jadi ini adalah akidah Al-Badha ya, Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Itu baru tahu ketika sesuatu itu terjadi ya, se Sehingga Allah mengubah keputusannya ya. Ada pun mereka mengatakan bahwasanya Al-Badha Itu sama dengan nasih Doal Mansuh Ya, ya. Ada hukum-hukum yang dihapus, ya. kemudian Allah menghub, meng, meng, membuat hukum yang lain. Maka nasih wal mansoh dengan al-badah itu berbeda. Nasih wal mansoh itu terjadi pada hukum, tidak pernah terjadi pada akbar, tidak pernah terjadi pada berita. Ya. Ada pun nasih wal mansoh itu terjadinya pada hukum, bukan terjadi pada berita. Ya. Ya, karena kalau terjadi pada berita maka konsekuensinya adalah Pembohong atau pendusta Adapun nasih wal manso ada tampak suatu masalahat ya, Pada suatu zaman Sehingga hukum yang cocok ketika itu adalah Hukum demikian menghapus hukum yang lainnya ya, Maka nasih wal manso itu terjadinya pada hukum Dan bukan terjadi pada berita Ini jelas-jelas bertentangan dengan ya, Tidak sama logikanya dengan akhidah al-badah Yang diciptakan oleh orang-orang syia ya maka level pertama yaitu keimanan terhadap ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu ya. kemudian level kedua terhadap keimanan terhadap takdir yaitu bahwasannya Allah subhanahu wa taala ini telah menulis ya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kapan Allah subhanahu wa taala menulis ya dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa taala ini menulis segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi Ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Itu telah menulis uh, Segala sesuatu yang akan terjadi Di alam semesta ini Itu 50 ribu tahun sebelum Penciptaan langit dan bumi Di dalam hatis yang sahih Kemudian tingkatan berikutnya Yaitu keimanan terhadap Masyiatullah ah, masy ya, Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Ini memiliki kehendak Segala sesuatu yang Allah kehendaki maka pasti terjadi Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ini dia menghendaki sesuatu Meskipun semua makhluk Semua makhluk manusia, manusia jin, malaikat ini berkumpul untuk melawan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak akan mampu Ya tidak akan ada yang mampu untuk menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah telah berkehendak sesuatu. Ya, ini tingkatan berikut yang ketiga yaitu keimanan terhadap Mashi'ah. Ya. Tingkatan berikutnya yaitu tingkatan yang keempat atau tingkatan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu bahwasanya segala sesuatu, ya, segala apa yang diperbuat oleh hamba itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluk dan semua perbuatan makhluk ya. Maka semua perbuatan yang kita lakukan ya, Ini adalah ciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan makhluk dan menciptakan semua perbuatan-perbuatan makhluk ya. Maka ini adalah ri e pembahasan ringkas ya, Tentang bagaimana keimanan terhadap takdir ya. Ada pun rincian ya, bagaimana keimanan yang takdir dan juga bagaimana firkoh-firkoh e, itu menyimpang dari akhidah al-sunnah wal-jamaah dalam masalah-masalah takdir. Ya, bisa dibaca e, atau diikuti dari pengajian yang lainnya. ya, Karena kita e, sangat terbatas ketika membahas ini hadis ini. Maka Nabi SAW di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan. Watu'mina bilqo dari khairihi wa syarihi. Dan beriman engkau beriman terhadap takdir baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya. Nah perlu diketahui bahwasanya takdir yang baik dan takdir yang buruk ini menurut persepsi manusia, menurut persepsi makhluk. Ya. Adapun takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya baik. Ya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal khairu kulluhu fiyadika kebaikan semuanya itu Berada di tanganmu. Ya. Wasyaru laisa ilaiqa. Adapun kejelekan, adapun keburukan, maka tidak disandarkan kepadamu. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang mulia. Tidak ada satupun aib, tidak ada satupun keburukan, tidak ada satupun cacat pada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada satupun makhluk yang mampu menyerupai dan menandingi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempurnaan sifatnya. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sempurna dari seluruh sisi Dan demikian pula semua fi'il Allah subhanahu wa ta'ala Semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan al-khair Akan tetapi terkadang kebaikan ini tidak diketahui oleh makhluk ya, ya. Dan bisa jadi makhluk itu mengetahui ya, bahwasannya takdir yang dia persepsikan itu negatif Yang dia persepsikan itu buruk, ternyata baik bagi dia Ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih tahu Mana yang lebih maslahat untuk hambanya ya. Ada seseorang yang dia ya, Miskin ya, Tidak memiliki apa-apa Akan Tapi dia mas, dengan miskinnya itu Dia banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia banyak bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu baik bagi dia Karena dengan sabarnya Dengan tawakalnya ya, Dia bisa mendulang pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Padahal kalau dia dikasih harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia nanti malah tidak bisa bersyukur alias kufur. Ya, tetapi terkadang manusia itu tidak mengetahui ya, hikmah dibalik takdir yang dia terima sehingga dia persepsikan takdir itu sebagai takdir yang buruk. Ya, akan tapi padahal fiil Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah takdirkan itu semuanya baik untuk hambanya. Semuanya adalah maslahat. Hanya terkadang kita tidak tahu karena kebodohan manusia, ya, karena kita tidak pandai untuk bersyukur. Maka ini adalah penjelasan ringkas ya bagaimanakah level minimal seseorang itu dikatakan beriman. Dan juga penjelasan ringkas bagaimanakah level diatasnya yaitu level kesempurnaan iman atau kamalul iman. Maka berikutnya, hadis berikutnya, maka tingkatan berikutnya Nabi SAW itu membahas tentang ihsan. Ya. Jibril mengatakan fa akhbirni anil ihsan, maka katakanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atab bu, anta buta Allah ka annaka tarahu. yaitu engkau melihat engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa lam takun dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu ya maka Allah lah yang melihatmu. Maka untuk ihsan itu hanya ada satu rukun, ya, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti iman, maka untuk ihsan itu juga memiliki level minimal seseorang itu dikatakan telah berbuat ihsan. Ya. Seseorang itu telah dikatakan dia itu telah berbuat ihsan ketika level minimal seseorang itu dikatakan dia telah berbuat ihsan, yaitu ketika dia beramal dengan memenuhi dua syaratnya, yang berulang kali kita sebutkan yaitu ikhlas dan Mutaba'ah Ikhlas, ya, bahwasannya amal tersebut murni ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ditujukan kepada sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat yang pertama. Ya, kemudian syarat yang kedua dari ihsan yaitu mutabaah, ya, mengikuti contoh atau mengikuti ajaran, mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika amalnya itu niatnya benar dan sesuai dengan tuntunan, maka dikatakan dia telah berbuat ihsan. Ini level minimal seseorang itu dikatakan berbuat ihsan. Adapun level di atasnya yaitu level kesempurnaan seseorang itu dikatakan telah sempurna ihsannya. Ya. Kapan seseorang itu dikatakan memiliki uh, amal yang ihsan ya. dengan level yang sempurna? Maka kesempurnaan ihsan ini juga memiliki dua tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama yaitu level murakoba. Ya murokobah. Ya, ini tingkatan yang lebih rendah, ya tingkatan kesempurnaan tetapi yang lebih rendah. Nah, level murokobah ini ditunjukkan oleh perkataan Nabi saw. Failam takuntarohu fainnahu yaroka. Ya, jika engkau tidak mampu untuk melihat tidak melihat Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya Allah melihatmu ini adalah level muraqabah sehingga maksudnya seseorang itu berada dalam level muraqabah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketika dia melakukan semua aktivitas di dalam hidupnya dia merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia selalu diliputi oleh ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ya, Sehingga Seorang hamba itu Bisa menjaga ibadahnya ya, Bisa khusyuk ibadahnya Karena dia merasa ketika ibadah Ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dia <coughs> Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah level merokobah ya, Sebagaimana ditunjuk, eh, jemaah, Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahmataku nufisaknin tidaklah kalian itu berada dalam suatu keadaan, tidaklah kalian itu sedang berada dalam suatu kondisi. Wahmatatlu minhumin Quranin dan tidaklah kalian itu membaca Al-Quran. Walah taklah tak amalin dan tidaklah kalian itu sedang melakukan suatu perbuatan. Ilakunna alaiyum shuhuda kecuali kami yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi atasmu. Ya. Maka semua kondisi yang kita lakukan ya, dalam setiap kondisi apapun kita berada ya, entah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an atau mengerjakan amal-amal ibadah yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunna 'alaikum syuhuda. Ya, kami itu menjadi saksi. Alias kami itu senantiasa mengawasi kalian. Ya. Dan demikian pula Nabi SAW mengatakan Iza kumta Fi solatika Fasolli solatam wadiin Nah kemudian Level berikutnya yaitu level Setelah tadi level Murakobah yaitu level yang Paling tinggi ya, Yang bisa dicapai oleh orang-orang yang beriman Yaitu level musyahadah Ya. Kalau tadi murokoh bah, level yang paling tinggi ya, adalah level musyahadah Ia itu yang ditunjukkan oleh sabda Nabi saw anta budalohha kaan nakatarahu. Ya. Engkau, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, melihat, melihat Allah subhanahu wa taala. Maka perlu dipahami di sini bahwasannya melihat di sini adalah yang dimaksud melihat di sini adalah bukan melihat dat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena orang-orang ya orang-orang Sufi, orang-orang yang tariqat Sufiyah itu mengatakan ya mereka terjerumus ya mereka membuat persangkaan bahwasannya ini adalah <kuh> dalil bahwasanya. Ketika kita mencapai level tertentu, ya level yang paling tinggi, ya maka ketika kita, berisa, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mencapai derajat ini yaitu kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, datanya. Ya, maka ya ini adalah salah satu diantara ya, akidah yang dimiliki oleh orang-orang sufi yaitu ketika mereka mencapai level tertinggi ini mereka mengatakan. Ya saya, kami bisa melihat dat Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Kami bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika beribadah. Maka ini adalah dusta dan kebohongan. Ya karena yang dimaksud dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis ini bukanlah melihat dat, tetapi melihat asar, melihat pengaruh atau melihat pengaruh dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin melihat manusia dengan level apapun itu tidak. <tuh> ya ya manusia kita di dunia ini ya tidak mungkin melihat Allah Subhanahu Wataalla datnya yang dimaksud dengan melihat asar dari pengaruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wataalla adalah ketika semakin besar pengetahuan dia terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wataalla ya semakin dalam pengetahuan dia terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu Wataalla Maka dia akan melihat bahwasannya semua yang terjadi ya, di alam semesta ini, ya itu semua adalah konsekuensi dari kesemuan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dia e, jatuh terjerumus ke dalam dosa, ya dengan melakukan berbagai macam jenis maksiat, ya, maka dia mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Dat yang Maha at Wa Burrahim, Dat yang Maha menerima taubat, Dat yang Maha penyayang. Ya Yang Maha Pengampun Al-Ghafur, ya, sehingga dia tidak berputus asa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat dengan beristighfar, ya, karena yang hadir di dalamnya adalah bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang selalu mengampuni dosa hambanya, ya, sebesar apapun dosa tersebut ketika seorang hamba itu bertaubat dengan taubatan nasuha, ya, dan dia berjanji tidak mengulanginya lagi maka dia Ya beribadah kepada Allah Subhanahu Wataallah ya sesuai dengan pengenalan Dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataallah maka ini yang dimaksud dengan Anta buta Allah ka'anna kata Rohu yang engkau melihat Allah Subhanahu Wataallah ya dengan menyaksikan Athar pengaruh atau konsekuensi ya dari kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wataallah. Adapun uh, kita tidak mungkin melihat ya se Takwa apapun kita, maka kita tidak mungkin melihat Ya Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung sebagaimana klaim para pembesar sufia. Ya. Nah, ya itu pembahasan tentang isan. Kemudian yang pembahasan terakhir dari hadis ini yaitu pembahasan tentang hari akhir atau terjadinya hari kiamat. Wahfirni anisaa. Ah. Ya, kabarkanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat maka Nabi saw mengatakan malmasu luanha biakla maminasail. Ya, Bahasannya <coughs> yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya Nabi saw itu tidak lebih tahu daripada Zibril. Artinya manusia yang paling bertakwa yaitu Nabi saw itu tidak mengetahui kapan kiamat itu. Terjadi Demikian pula malaikat yang paling mulia Yaitu Jibril alaih ya, salam Itu tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi Jika manusia yang paling mulia Dan malaikat yang paling mulia itu tidak mengetahui kapan kiamat terjadi Maka bagaimana dengan manusia yang levelnya Ketakwaannya, kesalehannya itu lebih rendah dibandingkan dengan Muhammad s.a.w. atau Jibril alaih salam Maka semua ramalan yang mengatakan bahwasanya kiamat akan terjadi pada tanggal sekian bulan sekian tahun sekian jam sekian maka semuanya terbukti telah dusta ya dulu tahun 2012 ada ramalan kiamat kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12 mungkin ya, ya? menit ke 12 detik ke 12 mungkin ya Ya, maka semua orang bingung Ada yang percaya, ya, ada yang nyiapkan Bunker, ya, beli rumah Anti gempa, anti kiamat ya, ya, Dan Semuanya ternyata terbukti Dusta ya. Maka gak tahu nih, kalau 2014 ini gak bisa Dibuat soalnya, karena gak ada bulan 14 ya. Maka inilah keyakinan Ahlus Sunnah Jamaah ya tidak ada satupun yang mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan Ya yas'alunaka 'anisaa'ah ayyan mursaha kalian ya <coughs> bertanya tentang kiamat kapankah terjadinya kul innamal ilmuha inda rabbi hanyalah ilmu tentang kapan terjadinya kiamat itu ada di sisi robku yaitu Allah Subhanahu wa la yujalli hal illahu tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat illahua kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, maka inilah ya keyakinan kita bahwasanya ilmu tentang kiamat itu adalah ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Jibril bertanya Fa'ahbirni akhbirni an amaratiha maka kabarkanlah kepadaku an amaratiha tentang tandanya tentang tanda-tanda kiamat Ya, maka amarah itu kurang lebih sama dengan alamat tanda atau asroh ya tanda-tanda kiamat. Maka perlu diketahui bahwasanya kiamat itu ada tanda-tanda kiamat besar ya uh, kiamat asrohul kubro ya tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil atau asrohul uh, sugro ya. Maka semua tanda-tanda kiamat yang terjadi sebelum Munculnya al sebelum munculnya al masih ada jel ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Adapun setelah turunnya al masih ada jel maka termasuk tanda-tanda kiamat yang besar. Ya dan di dalam kesempatan kali ini kita tidak membahas secara rinci apa tanda-tanda kiamat kecil yang telah disebutkan oleh Nabi SAW Dan apa tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW ya. Kita hanya membahas apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini ya. Maka yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisi ini yaitu tanda-tanda kiamat kecil Tanda-tanda ya. kiamat kecil di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan dua tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang pertama yaitu antalital amatu rebataha, ya ketika engkau, ketika engkau melihat seorang budak wanita itu melahirkan tuannya, ya engkau melihat antalital amatu seorang amat amatu seorang budak perempuan. Rabbataha itu melahirkan tuannya. Ya. Nah, Para ulama ini memiliki banyak penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Antalidal Amatu Rabbataha. Ya. Sebagian ulama memberikan penjelasan bahwasannya yang dimaksud dengan Antalidal Amatu Rabbataha yang dimaksud dengan Ketika budak wanita itu melahirkan tuannya, itu terjadinya bawasanya bawasanya besok ya itu akan banyak penaklukan yang dilakukan oleh kaum Muslimin di negeri-negeri kafir. Ya, ketika kekuatan kaum Muslimin ini telah mencapai level yang kuat, maka kaum Muslimin akan mampu ya menaklukkan negeri-negeri musyrik, negeri-negeri kafir sehingga banyak wanita yang menjadi tawanan perang alias dijadikan sebagai budak. Dan ketika seorang laki-laki ini telah mengambil seorang wanita sebagai budak kemudian memiliki keturunan maka keturunan dari budak wanita ini statusnya adalah orang merdeka ya karena si laki-lakinya itu orang merdeka ya. Maka anak si budak ini tentu akan menjadi tuan bagi ibunya sendiri karena status anaknya ini adalah orang merdeka sedangkan ibunya itu adalah budak. Maka ini di antara penjelasan para ulama tentang maksud hadis ini. Akan nah, tetapi pendapat yang seperti ini itu banyak mendapatkan kritik dari para ulama di antaranya adalah e, Ibnu Hajar Al Asqalani dan juga Imam An-Nawawi sendiri bahwasanya konteks hadis menunjukkan bahwasannya antalidal amatu roba itu belum terjadi ketika hadis itu diucapkan ya sesuatu itu akan terjadinya besok bukan ketika itu ya sedangkan penaklukan negeri-negeri kafir ya itu telah terjadi pada masa awal-awal Islam ya dan di sana banyak budak dijadikan sebagai tawanan ya padahal konteks hadis menunjukkan ini sesuatu ini masih belum terjadi atau sesuatu yang sangat langka atau masih belum terjadi, ya, sehingga banyak para ulama kemudian ya, tidak berpendapat dengan demikian, ya, karena sepertinya pendapat yang seperti ini itu adalah pendapat yang lemah karena pada masa-masa awal Islam ya, itu telah banyak terjadi penaklukan, ya, ketika para sahabat mengalami kejayaan, ya, banyak penaklukan daerah-daerah e, kafir dan musyrik. Ya. Dan konteks hadis menunjukkan bahwasanya sesuatu itu masih jauh terjadinya ketika hadis itu diucapkan. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu ya bahwasanya ada tuan yang merdeka dia memiliki budak wanita ya budak wanita dari budak wanitanya ini dia memiliki anak keturunan ya kemudian si ibu ini si ibu, si budak wanita ini diperjualbelikan oleh tuannya. Ya, karena dijual dari sana, habis itu dijual lagi ke sana, dijual lagi ke sana, lama-lama muter, lama-lama tidak sadar yang membeli itu adalah anaknya sendiri. Ya, bisa dipahami ya, dia dijual terus, dijual ke sana, dijual ke sana, dijual ke sana, lama-lama ternyata suatu ketika, ketika siklus keberapa, yang membeli itu ternyata adalah anaknya sendiri. Ya, akan tapi pendapat yang seperti ini juga. Pendapat yang uh, lemah Atau Para ulama muhaqikin banyak yang ti uh, uh, Tidak berpendapat dengan Yang demikian Adapun pendapat yang lebih uh, Tepat Dan inilah pendapat yang Dipilu oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Di Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari, ini adalah Kiasan ya, Tentang Kedurhakaan menjelang hari kiamat ketika seseorang anak itu dia durhaka kepada orang tuanya sehingga dia itu memperlakukan ibunya itu bagaikan budak ya, ya. karena me men situasi menjelang hari kiamat itu adalah sesuatu yang serba terbalik ya seorang anak yang seharusnya merintah ibunya maka terbalik I anaknya merintah ibunya ya. seorang anak memarahi e Ibunya padahal yang benar ibunya yang menasehati atau marahi anaknya, ya. dan pendapat yang inilah yang banyak dipilih oleh al imam Ibn Hajar yaitu kiasan ya, tentang banyaknya kedurhakaan, ya, banyaknya anak-anak durhaka ya, yang dia itu memperlakukan ibunya semena-mena, ya baik kekerasan fisik ya atau memerintah seenaknya seolah-olah anaknya itu adalah ya tuan bagi ibunya ya seolah-olah ibunya ini diperlakukan sebagai layaknya seorang budak ya kemudian tanda kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini yaitu wa antaral khufatal urotal alata ria ah asya yatat waluna fil bunyan engkau melihat orang-orang al khufat ya Orang-orang yang tidak memiliki alas kaki, ya, al-hufat. Orang-orang yang al-urat, ya, orang-orang yang telanjang, yang tidak mampu untuk membeli pakaian, atias orang miskin, ya, al alah orang-orang yang tidak, orang-orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal, yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, akan tapi mereka itu yata'awaluna fil bunyan, mereka itu berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan, ya. Yang dimaksud dengan mendirikan bangunan di sini itu bukan hanya mendirikan dari sisi ketinggian, ya sekian ratus meter, tetapi juga dari sisi kemegahan dan keindahan, ya, ya jadi ya tatoal novel bunyan itu tidak hanya dari sisi ketinggian bangunan tersebut, akan tetapi juga dari sisi kemewahan, ya, kemegahan, keindahan dan sebagainya. Dan inilah yang telah banyak terjadi di Sekililing kita, ya banyak manusia berlomba-lomba Untuk membuat bangunan yang paling tinggi Dan sebagainya ya. Sehingga Inilah yang kita lihat sekarang ini Maka inilah inti dari Pembahasan hadis yang kedua Yaitu bagaimana kita Beriman Bagaimana kita memahami Pengertian iman Menurut akidah halusun wal jamaah. Ya? Dan bagaimanakah pemahaman iman menurut orang-orang atau firkoh-firkoh yang menyimpang dari akidah halusun wal jamaah. Entah itu murciah, entah itu khawariz yang telah kita bahas. Ya? Kemudian kita juga memahami bagaimanakah kader minimal seseorang itu dikatakan sebagai seorang mu'min. Ya? Dan sebelum itu kita bisa membedakan istilah iman dan islam ketika istilah itu disebut bersamaan dan ketika itu istilah itu disebutkan sendiri-sendiri ya. Kemudian pemahaman terhadap ihsan, tingkatan-tingkatan ihsan dan juga pemahaman terhadap tanda-tanda hari kiamat ya. Jadi kita tidak membahas secara rinci tentang apa itu rincian iman kepada malaikat, kepada kitab dan sebagainya karena keterbatasan waktu ya. Adapun bagi yang ingin membahas membaca secara rinci tentang apa saja yang tersakup dalam keimanan terhadap Allah, Malaikat kita bisa membaca penjelasan hadis yang kedua ini oleh Sayyid Muhammad bin Soleil al utsaimin yang sudah diterjemahkan. Di situ beliau, di dalam syarah arba'innya Sayyid utsaimin itu beliau untuk hadis dua ini sekitar 100 halaman sendiri. Karena beliau merinci, ya, merinci semua rincian iman kepada takdir. Kemudian beliau membahas, firqah-firqah yang menyimpang ya bagaimanakah orang itu bermaksiat dengan beralasan takdir? Kenapa kamu berzina kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan saku enggak bisa untuk melawan takdir, ya? Seperti itu. Dan sebagaimana di situ ada pembahasan yang sangat bagus di sana. Kemudian ke minggu kemarin ada pertanyaan berkaitan dengan keimanan dari malaikat dari peserta putri, ya. Ya. Ustadz, apakah penamaan malaikat seperti Malik, Ridwan, Munkar, Nakir dan sebagainya berasal dari dalil Al-Qur'an atau hadis. Karena sependek pengetahuan saya, saya baru mengetahui nama Mikail dan Jibril. Maka sebagaimana kita sampaikan dalam pertemuan kemarin, level minimal kita beriman kepada malaikat itu adalah kita beriman bahwasanya di sana ada makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat, ya. Yang dia adalah makhluk Allah yang senantiasa taat, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan semua yang Allah perintahkan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diciptakan dari cahaya, dan mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh, akan tapi tidak punya hak untuk disembah. Itu level minimal seseorang itu dikatakan beriman kepada malaikat. Adapun beriman terhadap rincian nama-nama malaikat ini tidak termasuk level minimal Akan tapi termasuk level kesempurnaan iman Sesuai dengan ilmu dia terhadap dalil-dalil dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah Termasuk beriman kepada nama-nama malaikat Maka penamaan malaikat itu harus didasarkan atas Al-Quran maupun hadis Itu dasarnya Karena keimanan terhadap malaikat adalah keimanan terhadap hal yang goib Ya, sehingga harus didasarkan atas dalil-dalil Al Quran maupun dalil-dalil dari hadis yang sahih dan kita tidak boleh untuk membuat buat sendiri, membuat buat nama malaikat sesuai dengan kemauan kita. Ya. Adapun nama malaikat Jibril dan nama malaikat Mikail, ya, malaikat Jibril dan Mikail itu penamaannya terdapat di dalam Al Quran. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Atu walilahi wa malaikatihi warusulihi wa jibril wa, wa mika'il fa inalloha atu walil kafirin" dalam Surat Al Bakarah. Ya. Berangsiapa yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala, memulusi malaikat, memusuhi Rasul, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dan memusuhi Jibril dan Mika'il, maka penamaan untuk penamaan malaikat Jibril dan Mikail itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, selain memiliki nama Jibril, malaikat Jibril itu memiliki beberapa nama yang lain yang disebutkan di dalam hadis yaitu Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war fiha di dalam surat Al-Qadr ya. Bahwasanya pada malam Lailatul Qadar maka malaikat itu turun dan Ar-Ruh. Ya. Maka Ar-Ruh di sini adalah nama lain dari Malaikat Jibril. Nama lain dari Malaikat Jibril yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Ar-Ruhul Al-Amin. Na zalabihi Ar-Ruhul Al-Amin. Ya. Dan nama lain yang juga disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sebuah hadis yang sohwi adalah Ar-Ruhul Kudus. Ya, sehingga untuk nama Malaikat Jibril itu ada empat. Jibril, Ar-Ruh, Ar-Ruhul Amin, dan Ar-Ruhul Kudus. Ya. Itu untuk nama malaikat Jibril. Kemudian untuk e, nama malaikat yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin Jibril, Mikail, Israfil, ya. Maka untuk nama malaikat Israfil itu tidak terdapat di dalam Al-Qur'an akan tetapi terdapat di dalam hadis. Ketika Nabi SAW berdoa e, Allahumma rob jibrilah wa mika'ilah wa isrofil dan seterusnya saya tidak hafal doanya. Kan tapi di awal-awal ketika itu Nabi saw mengatakan Allahumma rob wahai, ya Allah robnya jibril, robnya mika'il dan robnya isrofil. Maka penamaan malaikat isrofil itu terdapat di dalam hadis. Nah di dalam hadis yang lain yang juga hadis yang sahih maka malaikat israfil bahkan dinukil isma bahwasanya tugas malaikat israfil itu adalah untuk meniup sangkakala terjadinya ketika terjadi hari kiamat dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya pada saat ini malaikat israfil itu telah meletakkan sangkakala tersebut yang membawa alam bagaimanakah bentuknya di mulutnya ya, dan dalam kondisi menunduk patuh setiap saat siap mendengar kapan sangkakala itu ditiup. Ya, itu dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, sehingga kapan Allah memerintahkan maka nama malaikat Israfil itu sudah siap, tinggal meniup saja. Karena sudah diletakkan di mulutnya. Uh, tadi Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Adapun nama yang beredar di kalangan kaum Muslimin adanya nama malaikat Israel maka ini tidak ada dalilnya dari baik dari Al Quran maupun as Sunnah. Yang terdapat di dalam Al-Quran Al Yang tidak ada dalam ingatan saya bagaimanakah kahlafatnya itu Malakul maut Malaikat maut Ini yang terdapat di dalam Al-Quran Adapun penamaan malaikat maut dengan Izrail Ini tidak ada dalilnya Sama sekali Maka tidak boleh kita menetapkan Adanya malaikat bernama Izrail Karena tidak ada landasannya Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah Dan kita tidak boleh lancang Kepada Allah SWT Ya ini Israel. Ya, kemudian Jibril, Michael, Israel, Israel, Munkar, Nakir. Ya, ya. Adapun penamaan malaikat itu dengan Munkar dan Nakir maka ini berdasarkan hadis. Ya, hadis apa yang terjadi kepada ketika seseorang itu ya setelah dikubur, ya, maka akan ada dua malaikat yang mendatanginya dan Nabi mengatakan salah seorang malaikat itu bernama Munkar dan malaikat yang lain itu bernama Nakir Dan di dalam hadis yang sahih tersebut Nabi SAW mencifati malaikat mungkar dan nakir Itu adalah malaikat yang kulitnya hitam bercampur biru ya. Yang tidak ada di dalam ingatan saya lafat hadisnya Tapi maksudnya demikian Kemudian malaikat berikutnya yaitu malaikat mungkar nakir Malik ya. Malaikat malik ini terdapat penamaannya di dalam Al-Quran yaitu yang bertugas sebagai malaikat penjaga neraka ya ketika ketika penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala e, menceritakan di dalam Al-Qur'an da ya maliku ya dan orang-orang pe penghuni neraka mengatakan wahai mereka berteriak mereka memanggil wahai Malik ya li'a taina rabbuk ya tolong e, bunuh saja kami ya kami enggak tahan di neraka Ya, matikan saja kami ya. maka malaikat makit mengatakan qola innakum makithun sesungguhnya kalian akan tetap berada di sini yaitu di neraka adapun penamaan malaikat penghuni surga dengan penamaan malaikat ridwan ini tidak terdapat dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah meskipun demikian kita beriman bahwasanya surga itu ada malaikat yang menjaganya akan tapi siapa namanya wallahu aalam karena tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tidak pula disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadis. Kemudian malaikat lain yang juga banyak namanya beredar di kalangan kaum muslimin yaitu malaikat rokib dan Atid. Ya. maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mayyal fi illa latayhi raqibun atid. Tidak ada satu pun Ucapan yang kalian ucapkan Melainkan ada di sisinya Rokib dan Atid Akan tetapi Rokibun Atid di dalam ayat ini Itu bukanlah nama malaikat ya. Akan tetapi Sifat malaikat Yang mengawasi amal perbuatan manusia Rokib Artinya malaikat yang selalu mengawasi Al-Atid yaitu Malaikat yang selalu hadir ya. Dan inilah yang di, di kemukakan oleh para uh, ulama muhakkikin, demikian pula ulama ulama tafsir ketika menjelaskan tafsir hadis ini, diantaranya Imam Ibn Khaldun di, uh, di dalam tafsirnya bahasanya rokib dan atid itu adalah sifat untuk malaikat tetapi bukan nama. Ya harus bisa dibedakan antara sifat dengan nama. Ya. Ada seseorang itu namanya soleh akan tapi Kelakuannya kurang ajar. Jadi soleh itu nama, tetapi tidak sifat. Ya? Namanya soleh, tapi tukang mabuk, ya, tukang zina, dan sebagainya. Maka nama dia tidak mencerminkan sifat. Akan tetapi ada yang namanya itu apa? Contoh nama, Paijo misalnya. Tetapi dia memiliki sifat yang soleh. Ya? Namanya tidak soleh, tapi dia memiliki sifat soleh. Maka harus anda bedakan nama dengan sifat Maka sama Rokib dan Atid itu bukan nama malaikat Akan tapi sifat malaikat ya, Yaitu Malaikat yang senantiasa Mengawasi kita ya, ya, Baik ucapan yang Mengandung dosa maupun Ucapan yang mengandung pahala maupun yang Tidak mengandung dosa atau pahala ya. Kan ada, ada Perselisihan di kalangan Para ulama Apakah ucapan yang dicatat itu Hanya yang mengandung dosa atau pahala Saja atau semuanya, maka semuanya dicatat Berdasarkan keumuman ayat Maka Kesimpulannya dari nama-nama yang beredar Di kalangan kaum muslimin yang tidak ada Dalilnya dari Al-Quran atau Asunah itu ada Empat, Malaikat Israel Malaikat Rokib dan Atid Dan Malaikat Ridwan Kemudian ada Dua lagi nama Malaikat yang disebutkan Di dalam Al-Quran yaitu Malaikat Harut dan Marut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan selain malaikat-malaikat tersebut masih banyak lagi malaikat. Ada malaikat yang menjaga gunung yang kita tidak tahu namanya. Ya, dikisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah ke Taif maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kemudian ketika pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh malaikat penjaga. Gunung wahai Nabi kalau kamu mau aku siapkan dua gunung untuk aku timpakan ke penduduk Taif. Ya, akan tapi Nabi sawal mengatakan ya jangan ya bahkan beliau berdoa semoga dari penduduk Taif keluarlah ya keturunan-keturunan yang mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa taala dan tidak menyekutakannya dengan sesuatu apapun. Maka ya, di dalam hadis tersebut maka kita beriman bahwasanya di sana ada malaikat yang bertugas menjaga gunung. Kemudian ada pula malaikat yang bertugas untuk mengatur perkembangan janin manusia di dalam rahim, ya, menjaga dan mengatur perkembangan manusia di dalam rahim, ya, sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Kemudian ada malaikat yang bertugas untuk memikul arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam hadis tentang mikrotnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwasanya. Di baitul makmur di atas langit itu ada baitul makmur di mana di sana setiap hari itu ada tujuh ribu malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat yang telah beribadah itu tidak akan pernah kembali. Artinya setiap hari itu ada tujuh ribu malaikat yang berbeda-beda, ya sehingga kita katakan kita tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak benar anggapan malaikat itu jumlahnya hanya 10 ya. Kemudian di sana ada malaikat yang bertugas untuk keliling untuk mencari majelis-majelis ilmu, di mana di sana dibacakan Al-Qur'an, di mana di sana dibacakan kalamullah, ya. Dan ketika malaikat yang bertugas untuk mencari majelis-majelis ilmu menemukan ada suatu majelis ilmu di dunia, maka malaikat tersebut turun kemudian menaungi Ya Tempat tersebut atau orang tersebut Dengan sayap-sayapnya yang menjulang sampai ke atas Langit ya, Maka ada malaikat yang bertugas untuk berkeliling ya, Untuk mencari majelis-majelis ilmu Demikian pula Ada malaikat yang bertugas untuk Menyampaikan salam Umat Nabi Muhammad SAW Kepada Nabi SAW Sebagian disebutkan dalam hadis yang sahih juga ya, Maka Malaikat itu Jumlahnya banyak sekali Adapun yang disebutkan oleh nama-namanya secara khusus demikian pula tugas tugasnya itu hanya ada berapa: Zibril, Mikail, Isrofil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Harut Marut sepuluh. Ya. Ya, demikian yang kita bahas untuk pertemuan kali ini dan sebagaimana yang direncanakan oleh Takmir ya, karena kegiatan mahasiswa itu besok minggu minggu Jihan ya besok ya minggu ujian, meskipun kalau kelas internasional itu masih, besok itu masih week kelima, ya, mereka ujian masih minggu depan lagi. Ya. Oleh karena itu, e, tadi Takmir menyampaikan bahwasanya besok itu adalah pertemuan terakhir untuk semester ini. Ya. Dan kita lanjutkan pembahasan kita di semester depan, bulan kapan masuk? Agustus akhir. Ya, kita ya, Kemudian karena masih ada satu pertemuan, dan saya berpikir sangat nanggung untuk membahas hadis yang ketiga. Ya, karena kalau hadis ketiga itu ya minimal membutuhkan dua, tiga pertemuan. Ya. Maka eh, saya putuskan untuk minggu depan kita membahas eh, tentang masalah puasa. Ya, sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Oke. Ya. Dan untuk membahas masalah puasa ini, ya e, kami pilihkan dari kitab, kitab busiam, ya kitab puasa dari kitab Manajus Salikin. Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sakdi, Rahimahullah Ta'ala. Ya. Jadi kitab Manajus Salikin adalah kitab fikih dasar, ya, kalau, di, kalau di sana itu kalau tidak salah untuk anak-anak SMP, SMA gitu ya. Ya, kitab Fikih Dasar ya, Hanya ada poin-poin ringkas ya, ya, Yang itu Insya Allah akan kita selesaikan dalam Kita berusaha untuk menyelesaikan Dalam satu pertemuan ya, Karena hanya beberapa poin ya, Dan beliau tidak menyebutkan banyak dalil ya, Di dalam kitab tersebut ya, Dan tadi sudah saya perinkan Saya ke Panitia, ya. Saya tadi carikan kitab Manaju Salikin yang ada harokatnya Untuk memudahkan peserta yang mungkin belum belajar bahasa Arab ya. Kalau ortikasi yang tidak ada harokatnya nanti menyulitkan Dan semoga nanti Panitia juga bisa menemukan terjemahannya ya. Karena kitab Manaju Salikin itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin, Tapi mungkin agak susah untuk dicari ya. Tapi semoga bisa ditemukan sehingga bisa difotokopi untuk memudahkan peserta yang Belum belajar bahasa Arab ya. Ya, Demikian apa yang kita bahas Dalam pertemuan kali ini Semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wabiham tika Asyaitu alla ilaha ila anta astagfirullah Wa tu bilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh